jatuhkan diri dari sesuatu maknanya maaf dan jika ada seseorang yang meminta maaf kepada kamu maka maafkanlah. Sebaik-baik permintaan maaf kepada kamu itu adalah lebih baik daripada suatu tindakan kriminal yang kepadamu. Val Kerry seorang yang mulia itu dia merasa enggan ansu iljaza untuk memberi balasan yang tidak baik. Wa yanzimu ilal aqtoh dan dia lebih memilih untuk pura-pura tidak tahu atau tidak mempedulikan Wa istaqfirumul ehsan mayasur, yaitu menganggap suatu kebaikan itu sesuatu yang sangat besar walaupun kecil dan menganggap kecil daripada se buah kejahatan walaupun sangat besar itu diantara sifat-sifat orang yang baik jadi artinya di sini kalau sumpah mak kita itu terpolsok ke dalam suatu permasalahan yang menyebabkan kita salah sebenarnya kepada orang lain kita maaf jangan sombong-sombong untuk kita Minta maaf dan jika ada seorang yang minta maaf Kepada kita maafkan dia karena orang yang minta maaf itu adalah orang lebih baik daripada orang yang berbuat jahat kepada kamu. Dan seorang yang mulia itu dia tidak mau membalas dengan keburukan. Dan dia lebih memilih untuk pura-pura atau tidak merasa dengan apa yang terjadi kepadanya dari segala macam keburukan. Dia enggak mau dia membalasnya, tapi banyak diserahkan. Dia menganggap sebuah kebaikan itu sekecil apapun sesuatu yang agung dan menganggap suatu keburukan itu walaupun agungnya seperti apa dia anggapnya kecil itu diantara sifatnya orang yang baik semoga kita punya sifat semacam itu Gala sahibu kalila wa dumnah tan sal kharimu al khullah al wahidah min al ihsan al khullati nal ihsan Tunasil karima al kullatul wahida min al ehsan al min al isaah. Dan tunasil laiha al kullatul wahida min al isaah al min al ehsan. Satu sifat kebaikan itu dapat melupakan orang yang mulia itu seribu macam keburukan yang terjadi kepadanya. Dan satu macam keburukan Itu dapat melupakan seribu macam kebaikan kepada orang yang tercela. Jadi, artinya seorang yang mulia itu Seorang yang berahlak mulia itu Walaupun dia itu disakiti Dengan seribu macam gangguan Seribu macam hinaan tapi kemudian dilakukan suatu kebaikan Kepadanya, seribu macam Keburukan yang sudah pernah terjadi Di masa lalu itu terlupakan Karena satu kebaikan, itu orang baik Bahkan tapi Kalau orang yang tercela itu Orang yang tidak baik itu Orang yang jahat itu Jika Dilakukan Suatu keburukan Sekali dapat menghapuskan kebaikan yang sudah terlanjur dilaksanakan untuknya seribu macam kebaikan dilupakan sebetulnya. Itu diantara sifat-sifat orang yang tercela dan sifat-sifat orang yang mul. Nah, semoga kita semuanya termasuk yang mulia dan dijauhkan daripada sifat yang tercela. Dan kita baca di kitab al-hikam. Subhanallah, terima allah, rahmatullah bro. Waalaikum Kadalah kilu ada itu adalah aduan, aduan. Orang yang berakal itu, orang yang cerdik itu hampir dikatakan tidak pernah punya musuh, kerana pakai cerdikannya. Orang yang cerdik itu, ketika dia akan melakukan suatu tindakan, mengucapkan suatu ucapan, maka dia pikir dulu, sehingga dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk perkataan dan tindakannya itu tidak menimbulkan suatu Orang berakal Tapi kalau orang bodoh itu Seperti preman-preman itu Yang suka berantem setiap hari Itu kan akarnya kurang Jadi orang yang paling sedikit berantem siapa? Ustaz-ustaz Daida itu Ulama itu Kenapa? Dia orang berakal Yang paling sering berantem siapa? Ya itu preman-preman Kenapa jadi preman? Karena bodohnya itu nah, Jadi tinggal kamu pilih Mau pilih yang mana? Mau pilih orang berakal Berarti Sedikit dia itu bertingkai tidak ada perselisihan enggak pernah punya musuh mau jadi orang yang tidak baik berarti banyak musuhnya mau jadi yang mana yang baik apa yang tidak baik apa namanya musuh harus mereka tidak ada musuh tidak ada musuh semuanya teman semuanya sahib semuanya kerib semuanya kerabat semuanya saudara baghal dilahu wal kadal ahmaq wal hampir saja Karena kebodohan seorang so yang bodoh itu Dia hampir tidak pernah punya teman sodik teman baik ya Kau cuma sekedar teman mainnya mungkin Tapi temannya baik enggak Karena apa? Karena orang yang bodoh itu Dia akan mencelakai dirinya sebelum orang lain Dirinya saja ada yang mencelakai Karena apa kebodohannya? Nah, itu orang bodoh Supaya tidak jadi orang bodoh, gimana caranya? Gimana supaya tidak jadi orang bodoh? Tajar. Nah, jadi orang bodoh itu Hampir dikatakan enggak pernah punya teman karib Kenapa? Karena bagaimana? Al akan berteman dengan orang bodoh Orang dia sendiri mencelakai dirinya mencelakai dirinya. Apalagi orang lain akan dicelakainya Sehingga orang itu akan Menghindar daripada Bersahib atau berteman dengan orang yang bodoh itu Maka Allah radiyallahu Fi asfadil arba Rahatul arwah wal ashbah Fi asfaril akhtar ta'abun tawahir wal asrar. Wallahu alam. Fi asfaril arbah. Di dalam perjalanan-perjalanan yang menguntungkan. Perjalanan-perjalanan yang menguntungkan. Rohatul arwah didapatkan di dalam perjalanan tersebut kesenangan bagi ruh. Wal-ashbab, itu pula badan. Kalau kita melakukan perjalanan yang indah. Perjalanan untuk melancong ke tempat wisata. Maka yang namanya ruh itu kan merasa senang. Melihat keindahan pantai, keindahan gunung, keindahan kebun, keindahan alam dan sebagainya. Itu pula diri kita menjadi senang karenanya. Memang itu... Perjalanan yang menyenangkan Yang menguntungkan Sedangkan Di dalam perjalanan yang menakutkan Ta'abud dawahir wal aslor Akan menyebabkan Capeknya Dawahir dan juga Batin Misalnya gimana? Ada orang naik bis Bis itu ugal-ugalan Misalnya Gak enak ditumpang saya tidur gak? Selalu cemas apa tidak? Selalu kepikiran apa tidak? Bunda dan lain sebagainya. Sehingga apa? Perjalanan itu yang harusnya terasa enak, jadi gak. Artinya, kalau kita itu melakukan suatu perjalanan yang membahayakan, maka yang ada itu bisa menimbulkan kepayahan, dohir maupun batin. Pem dohir lelah, gak bisa tidur. Harusnya tidur, gak bisa tidur. Pem apalagi, pesikisnya juga lelah. Nah, tapi kalau perjalanan itu enak Misalnya apa? Yang nyumpir itu enak Tidak tebut Kemudian di dalam perjalanan itu juga Suasananya enak Maka Itu merupakan sebuah kesenangan Kayak kesenangan yang dirasakan oleh rohani Mumpun jasmani nah, Artinya apa? Itu maksudnya Kalau kamu itu mau milih rumah Lihatlah dulu tetangganya Kalau kamu mau berteman, lihatlah ya karena apa semua tergantung pada sekitarnya jadi kalau kamu berteman sama orang baik jadi baik berteman sama orang jelek jadi jelek berteman sama orang buruk jadi buruk berteman sama orang yang suka poipoya boy jadi seperti mereka berteman sama orang yang beriman jadi beriman tapi terus-terusnya itu maksudnya jadi lingkungan kita itu yang ada sekitar itu sangat mempengaruhi kepada kenyamanan dan ketidaknyamanan kebahagiaan ataupun kesengsaraan kesenangan atau Eh, Oleh kerana kalau ditanyakan, lebih baik kawin sama orang miskin, atau orang kaya. Hmm? Kalau kawin sama orang kaya, berarti kalian tidak dapat dong. Nah, ayo. Lebih enak kawin sama orang miskin, atau orang kaya. Kenapa? Karena dia biasa senang. Nah, jadi wajahnya itu selalu senang. Baik. Nah, kalau kawin sama orang miskin, biasanya itu selalu makan saja susah rusa ini tak bisa sebagainya jadi murung terasa itu, itu, itu sebagian daripada moto yang tidak benar sebenarnya tapi kenapa dibenarkan dipaksa untuk benar karena memang keadaan itu sangat mempengaruhi keadaan itu sangat mempengaruhi nah, oleh karena itu walaupun miskin tapi dia kaya hati maka dia tidak akan berubah tidak akan terpengaruh dengan suasana yang tidak enak itu. jadi yang namanya kaya itu adalah kaya hati bukan kaya harta yang namanya miskin itu, miskin hati bukan miskin harta siapa miskin itu? miskin itu selalu butuh pada orang miskin, kalau kita orang gak punya tapi kita tidak pernah butuh pada orang lain tidak pernah me mengharap dari orang lain, nah itu orang kaya itu nah ini loh maksudnya ayo, lebih baik kawin sama orang kaya atau sama orang miskin kalau kawin sama orang kaya, maharnya besar kalau kalian sama orang miskin cukup bawa uang berapa juta aja cukup Nah ayo enakan mana Nah itu loh Jadi kehidupan itu seperti itu Setiap suatu keadaan itu pasti ada sisi Baiknya ada sisi Sisi enaknya sisi Pasti Dan Orang cantik pasti ada kekurangannya Cantik dia sayang Kenapa kedenya apa Lihat, pasti Ada, cantik tapi bodoh Mem Dia pinter tapi jelek nah, itu. Ya kan Dia tinggi Tapi sayang kurang Cantik, pente tapi cantik nah, Jadi semua itu ada kekurangannya di, di dunia Itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya Oleh karena itu, jangan pandang Orang lain itu dengan kekurangannya Tapi pandanglah dengan kelebihannya Jadi selalu enak padahal dia kan kekurangan terus, akhirnya enggak ada yang sempurna. Itu mau teman sama siapa di dunia ini? Semuanya enggak ada yang lebih. Semua enggak ada yang sempurna, kecuali siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau mau tinggal sama orang itu harus siap. Dengan apa? Dengan tidak enaknya. Ya, untuk melihat untuk diri kita kalau kita mau teman sama orang harus siap untuk tidak enaknya. Ya. Tapi kalau kita memandang orang lain, usluturnya, kita pandang orang lain itu dan kelebihannya. Nah, selesai sudah nikmat hidup di dunia ini, kamu berteman dan siapapun kamu akan sempurna. Bertemanannya itu sempurna, kebahagiaan itu sempurna, semuanya itu sempurna. Tapi kalau kamu itu melihat orang lain, dari sisi kekurangannya, enggak ada sempurna. Pasti kamu hidup dengan dalam keadaan penuh sambatan. Itu yang terjadi. Nah, jadi... Karena ini adalah pelajaran penutup, bukan terakhir, penutup. Ketika terakhir pasti ada yang mati. Dan ini penutup daripada sangklat, maka kalian harus mengambil ibrah, mengambil pelajaran daripada apa yang terjadi. Orang mobil itu seperti itu. Nah, oleh karena itu, kenapa Ustaz itu berkata kepada kalian kemarin, harus ada kesan dan pesan. Yang lakukan selama ini. Kenapa seorang mu'mat itu selalu Mengevaluasi diri Yang harus kita tekankan Di dalam diri kita itu adalah Satu hal yang pasti dan harus Kalian pelajari Apa itu? Yang pertama adalah Ternyata Kehidupan itu Adalah kehidupan yang sangat menyulitkan Bukan kehidupan yang Membahagiakan, tidak ada sesuatu yang membahagiakan Di dunia Dan tidak ada solusi daripada sesuatu yang bisa menyelamatkan kita daripada kesulitan yang sangat banyak, yang sangat pelik dan yang sangat bermacam-macam kesulitannya itu kecuali syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. itu yang kedua, ternyata keimanan itu akan bertambah dengan ke dan sebaliknya jauh daripada ilmu berarti jauh daripada keimanan. Ingat dari sekarang sampai akan datang. Kalau kalian tuh ingin dekat pada Allah, ingin dekat kepada Nabi Muhammad SAW, maka dekatkan diri kalian kepada ilmu agama. Tidak ada jalan lain, ada jalan lain. itu saja. Jadi jalankan syariat ini, kalian akan bahagia. Kalau kalian tinggalkan syariat ini, kalian akan terpisah itu pasti dan makanya kan ista'jibu dari Allah idah da'akum lima yukhikum bih jadi hendaknya kalian itu kabulkan permintaan Allah dan permintaan para dai dari Allah ketika memanggil kalian untuk apa supaya kalian hidup bukan kalian mati orang yang hidup itu orang yang bahagia orang yang mati itu tidak bahagia apa lihat orang mati ada orang mati? Hidup dia bahagia Bisa makan Bisa minum Bisa menikmati ini Bisa menikmati itu Kenapa? Hidup Tapi orang mati Tidak bakal bisa menikmati apa-apa Dia tidak akan mati Ngomong-ngomong apa saja Dia tidak dengar Tidak jawab Ini dia Coba kita begini Berarti apa? Berarti orang hidup Yang bisa merasakan Sensasi-sensasi dunia kenikmatan-kenikmatan dunia Siapa yang bisa merasakan? Orang hidup Bagaimana caranya Supaya kita Hidup kalau kita mau hidup ini harus hidup dengan keimanan dan keislaman serta ketakwaan. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah taala man amila solihat dzakarin aw unta apa? Ha? Balanuhyanu hayatan thayyibah. Pastikan akan mereka kehidupan yang enak. Ada yang mau hidup yang enak? Ada. Mau hidup enak semuanya. Caranya gimana? man Aminah solihah. Oh harus beramal soleh. Iya. Baik. Terus gimana cara amal soleh? Apa bisa dibeli di apa di supermarket? Beli dong. Beli apa? Beramal soleh. Nah. Jadi harus ada tahu caranya. Orang dagang mau sholat, tuh juga. Terus harus tahu caranya. Orang nggak bisa berahlak yang tidak baik kecuali harus tahu caranya. Jadi semua itu kembali kepada bagaimana caranya. Caranya itulah Itu yang mahal Itu yang harus belajar Kenapa? Aliman tidak ada Anak-anak itu Dilahirkan apgaran, alim enggak ada Kecuali harus bertahap Selama di dunia itu harus bertahap Belajar dulu Baru mengerti Pahami dulu Baru Dia bisa melaksanakan Jadi semua itu Berawal daripada Ilmu Kalau tanpa ilmu Tidak mungkin Dia bisa Melaksanakannya Jadi Jadi yang ketiga. Yang ketiga, ketahuilah bahwasanya sistem yang berlaku di dunia ini untuk membahagiakan seseorang atau menyengsarakan seseorang itu patokannya, barometernya itu adalah syariat ini. Nah, jadi seperti kalian itu termasuk orang-orang yang akan dibahagiakan Allah taala. Kenapa? Terminta saja di dalam hati itu menambah amal kebaikan Bukan cuma doa, tapi usaha Baik, lihat bagaimana gurunya Ustaz Aku ya, Sayyid Muhammad al Maliki Rahimahullah Rahmatullah, rahmatullah. Beliau berwasiat kepada seluruh muridnya Ketika dia akan pulang Ke rumah masing-masing, ke negara masing-masing Maka dia katakan Sampai mati Mazil Kamu masih sebagai santri Sebagai murid Sebagai seorang mencari ilmu Kenapa ilmu? dan pastikan orang tambah banyak ilmunya tambah senang hidupnya tambah banyak ilmunya tambah bahagia hidupnya tambah banyak ilmunya tambah banyak sensasi-sensasi yang -sensasi akan dirasakannya dan ingat orang yang menjadi orang alim di dunia bukan hanya mulia di dunia tapi kira -kira di kira nanti di akhirat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di surga orang alim itu sudah tidak berfungsi tetap berfungsi. fungsi apa mereka tetap harus didatangi oleh para penghuni-penghuni surga mereka akan bertanya kepada mereka tentang kenabian Apa apa sih yang melulih mati surga ini? Kamu ini, sudah coba? Sudah. Coba ini? Belum. ah coba deh. Gimana caranya, Ustaz? Oh, gini, gini, gini. Oh. Nah, berarti apa? Ustaz yang dulu yang merasakan sebelum kalian. PMA nah, nah, itu nikmatnya jadi orang A, tapi bukan cuma menjadi orang alim, tapi harus menjadi orang alim yang mengamalkan dengan ilmunya. Nah, akan ada pertanyaan. Kita tutup dengan menjawab pertanyaan ini. Kemudian kita baca akhlil kepada para guru-guru kita yang telah Bukan baik di kitab, dalam cerita yang.